Ustaz, bagaimana kalau keluarga sering mengadakan empat bulanan pada saat istri lahir Apakah harus di diikuti? Bagaimana cara menolaknya secara sopan kepada orang tua? Ya Antum yang ngerti ya Antum tahu pertanyaan ini Antum tahu empat bulan itu enggak ada empat bulanan dalam Islam kan? Enggak usah bertanya Apakah diikuti? Jangan diikuti Tapi kalau enggak diikuti Antum yang tahu bahasanya darurat berarti kalau darurat lebih hilm jadi halal urusan antum dengan Allah. Tapi yang paling baik cegah. Anda sudah berumah tangga, ini istri Anda, itu janin anak Anda. Orang lain tidak ada yang berhak menentukan sikap, sikap Anda. Karena apapun yang terjadi ini anak tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab orang lain. Makanya orang menikah jangan cuma asal pengen gugur kewajiban, butuh ilmu. Emang abis nikah tenang-tenang saja, banyak ujian ujian keluarga, ujian tetangga, tingkah laku pasangan hidup, oh macam-macam. Minta yang baik sama Allah. Makanya ada ukuran-ukurannya, minta apa? keturunan yang baik, agama yang baik, gitu kan.